Ustaz, uh, lagi booming sekarang Ustaz, ini bisnis yeah. online Ustaz, he -he. jual beli online di internet yeah. Bahkan lebih apa namanya, lebih mudah, mudah belanja online daripada belanja ke pasar atau ke supermarket tinggal Apalagi pilih, macet ya, klik pilih, ya, pilih. kalau Jakarta gitu Paling tinggal ongkos kirimnya itu aja yang kita bayar Ustaz Atau bahkan ada yang gak pakai ongkos kirim Ustaz mm -mm. Karena pengalaman berapa kali beli laptop, komputer, laptop ini online juga beli Ustaz Oh, Masya Cuman <tuh> Dari sisi syariatnya Ustaz, anak juga nyari di youfit.com ini ada banyak dibahas. Ternyata ada halal haram bisnis online juga ada Ustaz itu. Ya. Secara ya, syariat juga Diatur dan banyak sekali artikel di sini. Mungkin Ustaz bisa ngasih kita penjelasan sedikit Ustaz. Jadi eh, bisnis itu kan kalau kita bicara tentang jual beli, kita pasti harus berbicara tentang objek jual beli. Hmm. Ada uang, ada barang ya. Ada uang, ada barang nah namanya online itu kan berarti penjual dan pembeli tidak ketemu langsung bisa jadi lintas negara sehingga otomatis tidak mungkin terjadi serah terima fisik e, langsung pada saat transaksi nah kalau ini sudah kita sepakati kita paham semua berarti kita harus tahu bahwa ada objek objek barang barang yang tidak mungkin dijual belikan secara Uh, online Misalnya emas, perak Perhiasan yang terbuat dari emas dan perak Kemudian kedua uh, Jual beli barter Dengan cara barter, tukar menukar barang Bukan dengan uang ya Tukar menukar barang Antara beras dengan beras, makanan pokok dengan makanan pokok, tidak mungkin Barter secara online Karena tidak mungkin terjadi serah terima Fisik, barang, fisik. ya Ketika jual beli emas, perhiasan atau yang serupa Yang emas dan perak terutama Tidak mungkin terjadi serah terima fisik Padahal jual beli itu harus Tunai ya Kecuali kalau pembeliannya Dengan barang Beli emas dengan sapi Boleh online, boleh online Karena tidak harus tunai ya Tapi ketika emas dengan emas Emas dengan perak Atau perak dengan emas Atau dengan mata uang Yang sekarang ada dengan rupiah maka transaksinya harus tunai, ya dan biadin disebutkan dalam hadis itu. Jadi ini uangnya, ini barangnya. Tapi kalau jual beli emas dengan sapi, dengan seperti ini, boleh online. Jadi intinya kalau jual beli objeknya adalah emas dan perak, kalau pembelinya dengan sesama emas dan perak, atau dengan mata uang, rupiah atau dolar atau yang serupa, ringgit, maka tidak bisa online. Karena harus serah terima fisik pasca akad langsung. Tapi kalau jual belinya itu dengan benda, dengan sapi, dengan beras, selain dengan uang. selain emas dan perak atau mata uang, boleh online. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi makanan pokok. Kalau jual beli makanan pokok itu dengan cara barter, makanan pokok dengan makanan pokok, beras dengan gandum, beras dengan jagung, maka tidak boleh secara online. Tapi kalau jual beli beras dengan uang, justru boleh. Antum telepon ke pedagang beras, Misalnya di Jawa, tolong kirim beras 1 ton, 2 ton, Antum transfer uangnya, dia kirim, kemudian, uh, kemudian boleh seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jual beli online. Dan ini berkaitan dengan hukum penjual. Kita berbicara tentang penjual, nanti selanjutnya kita bicara tentang hukum yang penjual, pembeli. Penjual dalam hal online, ada kemungkinan dia memiliki stok barang. Ada kemungkinan dia tidak memiliki barang, tapi dia hanya memajang gambar, memberikan deskripsi tentang barang, brosur, semacam itu di web atau yang serupa. Nah, kalau dia sebagai pemilik barang, maka boleh dia jual beli online secara bebas. Dengan pembayaran tunai, pembayaran berjangka, pembayaran terutang, dicicil sekali bayar atau berkala, boleh. Karena dia barangnya betul-betul sudah dia miliki dan... Bisa dia serah terimakan atau dia kirimkan, deliverikan setelah transaksi. Tapi ketika penjual tidak memiliki barang, dia akan mencari barang kalau sudah ada order, ada pemesanan, ada pembeli. Dalam kasus ini, maka ada dua kemungkinan. Penjual yang tidak memiliki barang tadi, mensyaratkan kepada calon pembeli untuk melakukan pembayaran Tunai, cash, lunas. Ketika pesan, order, lunas. Maka ini boleh. Karena ini eh, bisa dikategorikan sebagai jual-beli salam. Jual-beli salam. Tapi ketika dia tidak punya barang, namun skema pembayaran dia juga tidak lunas, tidak tunai, tidak cash. Dia menerima pembayaran dengan berjangka. Atau bahkan menggunakan E, apa namanya e, berhutang atau dengan cara lain e, ini tidak boleh kenapa? berarti masuk dalam kategori BUDIN be be jual beli tertunda dengan pembayaran tertunda, barangnya belum ada ter sehingga tertunda e, pembayaran juga belum siap sehingga tertunda, ini sepakat kalau lemak tidak boleh haram hukumnya sehingga solusinya kalau barang tidak ada dia solusinya adalah dengan cara apa? dengan cara pembayaran Tunai, skema salam Masih ada Solusi ketiga Kalau dia belum memiliki barang Namun dia bisa Memberikan promosi Deskripsi barang, gambar barang Dengan dengan detail ya. Dia bisa ada solusi Agar dia bisa menerima pembayaran Tidak tunai, tidak cash Itu apa dengan sistem keagenan Dia menjadi Agen dari Produsen Dari pemilik barang, dari eh, pedagang lain yang memiliki stok barang Dia boleh ketika dia menjadi agen atau perwakilan Baik perwakilan itu keagenan itu formal ya Dituliskan dengan perjanjian ada MOU Hitam di atas putih di depan notaris atau yang lainnya eh, Atau perjanjian yang informal dengan cara lisan Atau tulisan Yang penting intinya ada Ketika eh, kepercayaan, ada kesepakatan dari dua belah pihak pemilik barang dan yang memasarkan maka dia boleh uh, menjual barang-barang yang belum dia miliki karena dia statusnya adalah sebagai wakil, agen dan dia bisa melakukan penjualan dengan pembayaran berjangka pembayaran tunai atau cash solusinya apa dengan cara uh, tadi ada keagenan, perwakilan kalau ini tidak terpenuhi barang tidak ada Pembeli juga tidak melakukan pembayaran tunai, dia hanya melakukan DP, pembayaran uh, drop payment, ya dimuka, Muka. Uh, atau dengan pembayaran uh, di, berjangka, dicicil, maka dia tidak boleh melakukan transaksi. Karena ini masuk dalam kategori menjual barang yang belum dimiliki. Dalam satu hadis dinyatakan, Hakim bin Hizam adalah seorang pedagang dalaman dulu. Dia bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah ya rajul, Ada orang yang datang kepadaku Ya Rasulullah Dia ingin membeli sesuatu yang aku tidak punya Dia bertanya kau punya barang ini Saya tidak Kau bisa mengadakan Bisa Tapi ternyata dia juga tidak melakukan pembayaran tunai 'Apa ila Kata beliau kepada Rasulullah Ya Rasulullah dalam kasus macam ini, bolehkah aku mencarikan barang di pasar? Aku jual beli dengan dia setelah kesepakatan, aku cari barang di pasar. Kalau dapat, aku serahkan. Kata Nabi, ya hakimlah tabek mana indak. Woi hakim, jangan engkau menjual barang yang bukan milikmu. Barang yang belum menjadi milikmu. Karena ini berpotensi menimbulkan praktek riba. Kenapa? Karena logikanya, yang mau menerima transaksi macam ini, padahal dia tahu penjual tidak punya stok barang, sedangkan dia juga tahu bahwa di pasar barang ini dijual dengan bebas, biasanya adalah orang yang tidak punya uang. Sehingga dia datang kepada para pedagang, para pemilik uang, untuk ditalangi, dibelikan dulu, nanti kalau sudah dapat barangnya, dia akan memberikan kelebihan, dia akan membayar dengan tentu memberikan keuntungan. Dan ini, Seakan-akan yang terjadi adalah pemilik uang menalangi, memberikan talangan atau memberikan hutang kepada uh, orang tadi yang konsumen ya. Dan kemudian memungut keuntungan atau yang disebut dengan riba. Ini uh, kalau ditinjau dari uh, dari sisi penjual. Kalau ditinjau dari sisi pembeli. Pun demikian pembeli ketika dia melakukan pembelian secara online, dia harus memberikan kepastian kepada penjual bahwa dia adalah pihak yang berkepentingan, ya yang dia yang memang ingin membeli bukan atas nama orang. Kalau atas nama orang dia harus mendapatkan kepercayaan atau eh, baik itu secara formal atau informal, tertulis atau lisan, bahwasanya tolong belikan, nah barulah dia berwenang untuk membelikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan bahwa yang boleh melakukan transaksi secara online adalah bila dia um, membeli barang yang bukan emas. Kalau dia pembayaran dengan... Kalau sekarang rata-rata online itu pastikan dia transfer uang ya. Hmm. Uang. He -he. Jadi dia harus sadar, dia harus tahu bahwa apa yang mau dia beli? Emas atau bukan? Kalau dia mau beli emas, maka dia tidak boleh. Karena haramnya jual beli emas secara online itu dari dua arah. Dari penjual dan dari pembeli. Dia juga tidak boleh melakukan pembelian emas secara online. Kalau tadi masalah yang penjual, dia tidak boleh menjual barang yang belum menjadi miliknya, itu dosa penjual. Saya sebagai pembeli, Antum sebagai pembeli, belum tentu tahu bahwa dia itu punya barang atau tidak. Yang ada adalah Antum Husnudon. Dia menawarkan, dia buka toko online, Antum mengira dia punya barang, Antum membeli gitu loh, membeli. Sehingga harus notanya dia punya barang padahal belum belum tentu dia punya barang. Dia hanya punya gambar, dia bisa de berikan deskripsi gitu. Jadi ini keharamannya dari dua arah. Nah, sehingga otomatis kalau ternyata pembeli membeli barang semacam elektronik laptop gini ya, dia tidak tahu bahwa yang penjual itu tidak punya barang. Dia itu hanya sekedar eh, pedagang online saja. Kalau ada order baru dia carikan. Maka antum halal untuk membeli pembelinya, pembelinya halal walaupun penjual haram karena dia menjual barang yang belum menjadi miliknya dan juga dia tidak menggunakan skema salam misalnya dia memberikan e, kesempatan pembeli untuk membayar dengan berjangka ya per, cicil gitu itu keharamannya dari sisi e, penjual saja sedangkan pembeli yang berhusnudan bahwa penjual punya stok barang apalagi sudah ada deskripsi stok terbatas misalnya gitu kan, itu kan mengesankan dia punya barang, punya stok barang tapi ternyata dia tidak punya, itu yang dosa hanya pihak penjual, saya sebagai pembeli Antum sebagai pembeli, boleh membeli karena dengan, dengan asas bahwa Antum mengira meyakini bahwa penjual punya stok barang, tapi kalau Antum tahu itu yang dijual beli emas, keharamannya itu dari dua arah penjual dan pembeli haram untuk melakukan transaksi ini yang terakhir yang ingin Mungkin bisa dijelaskan di sini ketika kita jual beli online kita harus lebih ekstra hati-hati. Jangan sampai kita menjadi korban jual beli dengan penipu ya. Dijual beli offline saja kita pergi ke pasar saja perlu apa namanya? perlu untuk uh, klarifikasi untuk berwaspada hati-hati, cross check apalagi ini online. Kalau di dunia maya, itu, di dunia offline ada demit, ya demit dalam artian manusia yang bermental penipu di online pun juga bahannya bahkan berlipat ganda. Makanya kita harus lebih hati-hati jangan sampai kita itu ditipu. Seringkali kita terperdaya dengan apa murahnya harga. Poh luar biasa ini diskonnya 70% gitu ternyata ketika kita sudah transfer uangnya, ya itulah. Cerita terakhirnya, <laughs> uangnya habis, hilang gitu. loh. Ustaz ada beberapa kasus juga di internet Ustaz yang sekarang lagi rame, itu uh, apa seperti misalnya dia menjual barang hmm. elektronik Ustaz. Handphone yang belum beredar di, akan beredar di Indonesia, pre-order isinya sini yeah. Itu kita harus uh, kirim tanda jadi dulu ke situs tertentu, zone kita dia dia punya gitu. Tapi setelah penjelasannya tunggu dikirim dari uh, produser, produsenya. Produsenya. Yeah misalnya produk handphone tapi harus yang mau, yang pasti mau beli harus bayar handphone. DP? iya DP sekian misalnya berapa berapa dari harga barangnya itu Sob. kasusnya seperti itu nah, dari sisi penjual sama pembelinya gimana? Sob? ya ini makanya ketika kita mau melakukan transaksi kita harus cross-check siapakah penjual ini dia itu punya barang atau tidak kalau sudah kita tahu atau kemungkinan besar tahu ya walaupun tuan istilahnya bahawa penjual ini tidak punya barang, kita tidak boleh transaksi dengan dia. Karena itu sampai barang itu ada. Tapi kalau dia menyatakan bahawa barang ada, dia punya stok, maka kita boleh membeli. Walaupun itu barang yang belum beredar di di negara kita. misalnya. Termasuk yang berkaitan dengan karena dunia maya ini sudah lintas negara, tembus batas teritorial satu negara, sehingga... Seringkali berurusan dengan masalah e, pajak dan cukai ya. Nah, Kadang di dunia maya ada yang disebut dengan black market. Black market, sama-sama dengan offline ya. Uh -uh. Bedanya tidak ada garansinya. Membeli tidak ada garansi. Bolehkah? Jauh lebih murah, betul. Dalam kasus seperti ini, secara hukum asalnya boleh menju membeli, membeli ya. Membeli barang dari tempat-tempat semacam itu, toko toko seperti itu Karena selama penjual itu adalah pemilik barang Dia sah untuk menjual Untuk menjual Dan kita pun sah untuk membeli Urusan pajak, cukai itu urusan administratif Tidak ada hubungannya dengan halal haram jual beli Betapa banyak orang yang pajaknya tidak dibayar Kendaraan bermotor misalnya Dia tidak bayar pajak Sehingga surat-suratnya mati boleh tidak kita membeli? Bolehkah menjual? Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh dia menjual dan boleh kita membeli. Urusan matinya itu pajak dan surat menyurat itu urusan administratif yang tidak ada kaitannya dengan halal haram jual beli. Itu urusan hukum positif istilahnya hukum yang berlaku di negara. Sedangkan kita tema kita adalah masalah halal haram secara syariat. Kalau yang ini... Sekarang sebagian besar bahkan hampir semua online online store ini melakukan bisnis melakukan pembayaran dengan cara rekening bersama, Ustaz. Iya. Jadi ada pihak ketiga gitu. Situs ini yang kita kirim uangnya ke dia, Nanti dia setelah barang sampai ke kita, uang itu kita memberikan keterangan bahwa barang sudah sampai diterima gitu loh ya. Di email atau di SMS gitu, Ustaz. Seperti apa tuh? itu ada, ada ada kalanya dia minta lebih Saat, dari uang itu Saat ya minta lebih uangnya Saat. jadi pihak ketiga ini kan dia memberikan jasa ya. ya karena filosofinya demikian penjual khawatir kalau dia kirim barang ke pembeli ternyata pembeli tidak melakukan pembayaran kalau dia mensyaratkan harus pembayaran tunai seperti tadi seringkali ini menghambat ya menghambat, artinya memberikan ruang yang sempit pada pembayaran Kenapa banyak orang yang khawatir, takut bayar dulu nanti barang tidak dikirim orang takut di sisi lain pembeli pun demikian, jangan-jangan dia bayar tunai dulu barang tidak Sampai dikirim nah, menjembatani untuk menjembatani adanya krisis kepercayaan antara penjual dan pembeli secara online karena ini memang luar biasa ya kalau offline kita saja masih kadang khawatir kalau bayar tunai nanti jangan-jangan dia ingkar janji tidak diberikan bayarnya. Itu ketemu orangnya. Bagaimana kalau ini online tentu ini sangat-sangat krusial sekali masalah urusan kejujuran ini ya. Urusan kejujuran ini sangat krusial sekali. Nah adanya pihak ketiga yang dia itu sebagai pihak yang bisa dipercaya oleh kedua belah pihak. Penjual percaya, pembeli percaya bahwa pihak ketiga ini amanat tidak tidak kianat gitulah ya sehingga ketika dia transfer uang itu tidak akan hilang kalau sampai barang tidak sampai uang itu akan kembali begitu juga pemilik eh, barang dia tidak berkewajiban mengirimkan barang sampai pihak ketiga ini memberikan eh, isyarat memberikan pemberitahuan bahwa silahkan kirim barang karena uangnya sudah masuk di eh, rekening saya misalnya adanya pihak ketiga yang memberikan Kepastian, jaminan, memberikan ke, Jaminan keamanan kepada uh, ya garansi ini ya Bahwa barang akan dikirim Di pihak lain dia memberikan garansi bahwa uh, Uang sudah dikirim Akan sampai ini adalah Sebuah jasa Sehingga dia boleh meminta fee Dari uh, pembeli Karena pembeli tentu diuntungkan Adanya jaminan bahwa Uang anda aman Saya yang menjamin, saya yang akan mengantarkan kalau memang barang tidak sampai tidak sesuai dengan kriteria saya akan kembalikan kereken yang anda begitu jika pembeli penjual penjual merasa aman jangan khawatir kirimkan barang karena uang sudah di tangan saya gitu kalau barang sampai ternyata dia tidak membayar jangan khawatir uang sudah di tangan saya ini adalah keuntungan bersama dari untuk kedua belah pihak sehingga dengan adanya ini ini adalah sebuah jasa dia berhak untuk mendapatkan apa imbalan dari kedua belah pihak, karena pihak ketiga ini memberikan keuntungan kepada siapa? Kedua belah pihak, penjual dan pembeli. pembeli. Dan ini boleh sistem seperti itu. Bisa, bisa seperti itu. Ya. Terakhir Ustaz, ya, sistem pembayaran Ustaz. Kita menggunakan transfer, menggunakan ngestoran tunai, ada menggunakan kartu kredit, dan dan macam menggunakan apa namanya sistem. Atau bahkan sistemnya mulai PayPal. handphone Ustaz bisa Ustaz. Ust. Ya, potong kuliah, pulsa. Potong pulsa, segala macam Ustaz itu ditinjau dari sisi syariatnya mana yang hati-hati dari Iya, kalau kartu kredit kan jelas ya ada klausul ketika apa namanya? telat pembayaran akan ada penalti. Nah, nanti riba tidak boleh seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalau ada sistem pembayaran lain maka jangan gunakan kartu kredit. Tapi bila terpaksa karena memang kita harus menggunakan membeli barang tersebut dan terpaksa harus menggunakan kartu kredit karena tidak ada pilihan lain biasanya luar negeri satu ya. atau bahkan misalnya hotel bintang 5 kadang hmm. gitu, itu solusinya adalah dengan cara kita menit, uh, mengisi kartu kredit itu di, di Kita kartu kredit itu kita isi uang sejumlah uang yang kita butuhkan baru kita gunakan untuk Jadi, transaksi itu di, di ya. Seperti itu. sehingga artinya kita tidak berhutang tapi kita sudah mendebit, memotong uang yang ada di uang kita ya di kartu kredit itu itu bisa di, dengan e, caranya itu saya sendiri tidak tahu kartu kredit seperti apa, tidak punya kartu kredit tapi yang jelas banyak teman-teman mengatakan itu bisa seperti itu sehingga statusnya kita tidak kredit kepada bank yang menerbitkan kartu kredit tapi kita mendebit, memotong uang kita ini solusinya. Kalau kita pembayaran tunai selesai masalah kita transfer lewat ATM atau itu tidak ada masalah gitu ya. Hingga tadi yang kasih ditanyakan bagaimana kalau pembayarannya dengan pulsa? Pulsa itu kan ada nominalnya. Kita beli pulsa 100 ribu. Kalau kita membeli produk seharga 50 ribu dipotong sehingga nilai pulsa kita tinggal 50 ribu itu sah seperti itu boleh. Kenapa? Walaupun awalnya kita itu membeli layanan untuk telepon tapi kan itu kan ada nilai ada layanan ada nilai kalau ternyata sebagian dari nilai layanan kita alihkan untuk pembelian parang maka itu satu hal yang tidak masalah secara prinsip sah-sah saja gitu tidak ada bedanya dengan yang tadi PayPal dan yang serupa wallahualam kalau poin Ustaz dapat hadiah poin belanja ini di internet dapat poin dan bisa poin terkumpul sekian kita bisa beli dengan poin itu mengurangi jumlah harga dari aslinya sekian gitu Yeah. sama dengan uh, di offline kan seperti itu. Ketika kita belanja di satu tempat pembelian kita melampaui angka tertentu, misalnya lima atau kita dapat kupon. Nanti ada kupon diskon. Sejatinya menggunakan poin ini boleh-boleh saja. Kita menggunakan diskon itu bukan hadiah, itu bukan hadiah. Itu uang kita sebetulnya pemasaran, Iya, Jadi sebetulnya uang kita, jadi kita boleh menggunakan itu, mendapatkan potongan harga spesial atau dengan poin itu kita mendapatkan satu produk, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah ketika kita membeli produk untuk mendapatkan poin. Untuk mendapatkan poin, niatnya itu kenapa beli produk ini? Agar mendapatkan poin, mendapatkan kupon, dengan kupon itu kita bisa ikut undian dengan poin itu kita bisa mendapatkan kesempatan membeli satu produk yang stoknya bisa jadi ada bisa jadi, tidak. tidak. Bisa jadi murah, bisa jadi mahal. Bisa jadi program poin itu dihapuskan. Kita sudah mengumpulkan poin, harus misalnya 700 poin. Ternyata deh. ketika terpenuhi poin itu kata yang tokonya programnya selesai. <tik> <tik> selesai. Ini kan goror nah, itu namanya ada ketidakpastian jadi jangan sampai membeli produk karena ingin mengumpulkan poin, mengumpulkan kupon, stiker atau yang serupa. Tapi belilah produk karena memang butuh butuh barang. barang. Ya? Adapun nanti ketika dapat poin, dapat uh, stiker atau yang serupa, maka digunakan itu sah-sah saja tidak masalah itu adalah hak kita gitulah. Tapi kalau membeli ya? untuk itu tidak boleh. Ini, ini dalam kaidah fikih disebutkan Ya juzu tabaan malah juzu setiklan ada hal-hal dalam hukum itu dikatakan boleh kapan ketika dia itu bersifat sekunder tambahan gitulah sebagai tambahan bukan bukan asli ya bukan tujuan asli dari akad. Tetapi ketika itu kita lakukan sebagai objek utama transaksi kita sebagai tujuan utama itu akhirnya jadi tidak boleh akhirnya tidak boleh. karena bukan sekedar tambahan. Kalau tambahan itu banyak hal, misalnya kita beli beras, satu kintal misalnya Kemudian ketika beli, selesai bayar sama penjualnya Kita dikasih tambahan, ini pak jagungnya, hadiah, bonus, 10 kilo Atau mungkin dia asal ambilkan saja pakai panci dia, pakai takaran dia, tidak pakai ukuran Boleh, itu tambahan, tapi kalau kita beli, pak saya beli jagung Berapa ya sudah asal takar gitu berapapun tidak boleh, karena itu menjadi objek utama. Tapi ketika itu sekedar bonus tambahan, ya. maka itu boleh. Seperti itu namanya keidah iajuzu tambahan. Ada halal yang boleh kalau itu sebagai tambahan saja. Tapi kalau dilakukan dengan tujuan itu sebagai tujuan utama, objek utama maka tidak boleh. Ya para khalafik. Di rimba-rimba online ini kita memang harus. Harus hati-hati. Banyak atal antaran sama dengan. Offline pun sama sebetulnya Ada walaala Walaikum warahmatullahi wabarakatuh